Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Kita akan membahas tentang fi'il mu'tal Fi'il mu'tal adalah lawan dari fi'il suhih Dimana fil fi suhih definisinya adalah Fi'il yang huruf penyusunnya terbebas dari huruf ilat yang tiga Apa saja tiga huruf ilat terse yaitul alif waw, dan ya alif waw dan ya perlu ditegakkan alif ya bukan hamzah perlu dibedakan antara alif dengan hamzah karena alif ya, dalam tulisan arab tidak mungkin berharakat ya fungsi alif hanya sebagai pemanjang bacaan saja atau huruf mad adapun kalau alif ada harokatnya, misalnya yang kita baca a i u maka ini bukan alif tapi ia adalah hamzah secara sederhana bisa kita katakan bahwa alif yang berharakat adalah hamzah adapun yang tidak berharakat sebagai pemanjang bacaan seperti pada kata qala ya alif setelah huruf qaf ini ya disebut dengan alif karena ia hanya sebagai huruf mad saja taib ketika sebuah fiil ya terbebas dari huruf illat maka fiil tersebut dikatakan sebagai fiil sahih contohnya nasara kataba samia hasuna hasiba dan sebagainya. Contoh-contoh yang kita sebutkan barusan seluruhnya tidak ada yang mengandung huruf alif, wau dan ya ya nasara kataba alima samia maka fiil tersebut kita katakan sebagai fiil sahih. Adapun lawannya yaitu fiil mu'tal berarti fiil yang ya salah satu atau lebih dari huruf penyusunnya merupakan huruf illat ya. Baik Alif, waw, ataupun ya Contoh, ya Fiil yang mengandung huruf ilat alif Contohnya, qala Ya, qala Kemudian, fiil yang mengandung huruf ilat waw Contohnya, misalkan Wa'ada, ya, yang artinya berjanji Wa'ada Kemudian, fiil yang mengandung huruf ilat ya Contohnya, ya, yasaro Ya, yasaro, ini Ada huruf ya di depannya Jadi, setiap fi'il yang mengandung huruf illat, baik satu huruf, ya, seperti yang tadi disebutkan, qola, wa'ada, dan ya, sarok, ataupun dua huruf. Jadi ada yang satu huruf, ada pula yang huruf illatnya dua huruf. Ya. Yang huruf illatnya dua huruf, contohnya misalkan, waliyya, waliyya. Nah ini ada dua huruf illat sekaligus, yaitu waw dan ya, ya. Maka ini semua disebut dengan fiil fi' Fi'il sendiri itu bisa dibagi menjadi empat kelompok lagi. Jadi fi'il mutal ada empat kelompok, ya. Fi'il mutal ada empat kelompok. Yang pertama fi'il mutal misal. Fi'il mutal misal yaitu fi'il mutal yang huruf ilatnya ada di uh, paling depan, ya. Di huruf pertamanya atau di fa' Ya. Contohnya apa? Contohnya waqa'a ya. Yang artinya terjadi dan wa'ada Ya berjanji. Ini huruf illatnya ada di huruf pertamanya. Waqa'a wa'ada ya. Wau-nya ya, waqa'a dan wa'ada. Kenapa dikatakan dengan fi'il misal? Karena fi'il misal ini semisal fi'il sahih ya, ketika fi'il madi. Ketika fi'il madi ya, fi'il misal ini seperti fi'il sahih. Ya, kita bandingkan nasara dengan waqa'a. Ya ini sama-sama ketukannya tiga kali ya. Na-sa-ra waqa'a ya so, ya ketika fi'il madinya seperti fi'il Nah baru kelihatan ya mutal ketika fi'il mudhari ya misalkan nasara jadi yansuru ya. Ya nasara ya yansuru adapun waqa'a yaqa'u ada ketukan yang hilang ya. Yansuru empat ketukan waqa'a yaqa'u ya ada 3. Nah ini kenapa fi'il misal dinamakan dengan ya fi'il mu'tal. misal karena ia semisal Fils sahih Ketika fiil madi, ya, sama-sama Fathah, ya, tiga-tiganya Nasoro wa ko ya Jadi yang pertama, fiil mu'tal yang pertama disebut dengan fiil mu'tal misal, ya Kemudian yang kedua, fiil mu'tal ajwaf Ya, fiil mu'tal ajwaf, yaitu fiil mu'tal yang huruf illatnya ada di tengah-tengah Ya, ada di tengah-tengahnya, ada di ain fiilnya, ya Contohnya apa? Contohnya kola, ya Kola, yang artinya berkata Ini huruf ilatnya, ya, huruf alif, ada di tengah-tengah. Yaitu antar huruf qof dan lam lamqola. Makanya disebut dengan ajwaf. Ini sesuai dengan namanya bahwa ajwaf ini artinya adalah rongga. Ya, rongga. Oke, karena itu, rongga itu kan sesuatu yang ada di tengah-tengah. Eh. Makanya, ini disebut dengan fiil ajwaf. Karena fiil uh, huruf illatnya ada di tengah. tengah contohnya qola, ya soma, koma, Ba'a dan sebagainya Tapi ini fiil mu'tal yang kedua yaitu fiil mu'tal ajwa Kemudian fiil mu'tal yang ketiga Fiil mu'tal naqis ya Naqis ya Fiil mu'tal naqis Yaitu fiil mu'tal yang huruf ilatnya ada pada lam fiilnya Atau pada huruf terakhirnya ya Contohnya misalkan apa Sa'a ya Da'a ya Sa'a dan da'a ya Ini huruf illatnya ada di akhirnya ya Sa'a dan da'a itu ada huruf alif ya Ini disebut dengan alif maksuroh ya Alif yang diringkas ya Bentuknya seperti huruf ya Sa'a dan da'a Kenapa disebut dengan fil natis ya Karena nanti ya ketika kita sudah belajar ilmu nahu Fi'il mu'tal natis ketika bertemu dengan huruf jazam Huruf illatnya itu dibuang ya nanti kita belajar daa ini misalkan fil mudorinya adalah ya daa ya panjang ketika ada huruf e, jazam maka dibuang wau-nya menjadi pendek lam ya yadaa ya seperti contohnya dalam surat al-fil ya di sana ada ya fil mu'tanaqis wa ya ra alam tara kaifa faala rabbuka bi ashabil fiil. asalnya panjang taro ada alif maqsuranya tapi karena ada huruf lam di situ Huruf jazam, alifnya dibuang, sehingga dibaca pendek Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fiil Ini yang ketiga fiil naqis, yaitu fiil mu'tal Yang huruf illatnya ada di huruf terakhir, atau lam fiilnya Kemudian yang keempat, fiil mu'tal lafif nah, Kalau fiil mu'tal misal, kemudian fiil mu'tal ajwaaf, dan fiil mu'tal naqis, itu huruf illatnya ada satu Maka fil fi lafif ini, fil fi mutalafif ini mengandung dua huruf ilat sekaligus ya, mengandung dua huruf ilat sekaligus. Contohnya apa? Contohnya waliya, yang artinya memerintah, itu ada huruf mu, huruf ilat waw dan ya. Kemudian waqa, ya waqa, di ada dua huruf ilat, waw di depan dan alif di belakang. Na fil lafif sendiri terbagi lagi menjadi dua ya, fil fi lafif ada dua, adalah fif ya, lafif mafruq dan yang kedua lafif maqrun, ya. Mafruq dan maqrun. Sesuai dengan namanya mafruq berarti terpisah antara dua huruf ilatnya. Adapun maqrun gandengan ya, artinya berdempetan, ya. Yang terpisah mafruq, contohnya waqa dan waliya, ya. Antara waw dan ya pada lafaz waliya dipisahkan lam Makanya namanya mafruk, dipisahkan Kemudian contoh yang kedua Yafi'il mafruk Waqo, ya, antara waw dan alif Dipisahkan oleh kof, ya Kemudian, lafib makrun, contohnya Kowiyah, ya, kowiyah Yang artinya kuat Kowiyah, ini Ada dua huruf ilat yang berdempetan Yaitu waw dan ya, kowiyah Waw dan ya, kemudian contohnya lagi nawa ya, Nawa Ya, disitu ada Dua huruf ilat yang berdempetan yaitu waw dan alif maksurah maka saya ulangi bahwa e, fiil mutalafif adalah fiil mutal yang mengandung dua huruf illat mutalafif sendiri dibagi menjadi dua ya yang berpisah lafi mafruq dan yang e, berdempetan lafi makrun contoh lafi mafruq yang dipisah walia dan waqa adapun yang berpisah ya Ada yang berdempetan, ya, Lafib Makrun, contohnya, Kowiyah dan Nawa. Nah, ada tips untuk uh, kita mengingat mana yang huruf ilatnya di depan, mana yang di tengah, dan mana yang di akhir, ya. Yaitu kita singkat dengan man, ya. Kita singkat saja dengan man. Misal, ajwab, nakis. Ya, kita urutkan, man, ya. Misal, ajwab, nakis. m Ya, misal itu berarti yang pertama ya yang huruf ilatnya ada di yang pertama adapun ajwaf di tengah ya a itu kan antara m dan n maka ajwaf ini yang huruf ilatnya di tengah adapun naqis maka ia adalah ya yang huruf ilatnya di akhir seperti itu baik ini adalah pendahuluan dari fiil fiil mu'tal ya sebelum kita tutup kita simpulkan kembali bahwa Fiil Mu'tal adalah fiil yang mengandung huruf ilat, ya, baik satu huruf ataupun dua huruf. Huruf ilat apa saja? Huruf ilat ada tiga, ada alif, waw, dan ya. Kemudian fiil Mu'tal terbagi menjadi empat. Yang pertama, fiil Mu'tal misal, yaitu fiil Mu'tal yang huruf ilatnya ada di huruf pertamanya, atau pada fa'fiilnya. Contohnya, waqaa dan wa'ada. Kemudian yang kedua, fiil Mu'tal ajwaf, yaitu fiil Mu'tal yang huruf ilatnya ada di tengahnya ya, contohnya qola dan ba'a kemudian yang ketiga, fil motal naqis yaitu fil motal yang huruf ilatnya ada di huruf terakhirnya contohnya, da'a dan sa'a kemudian yang keempat ya, fil motal lafif ini berbeda dengan fil motal, misal, ajov dan naqis karena fil motal lafif huruf ilatnya sekaligus ada dua ya, ada dua sekaligus tidak hanya satu, tapi ada dua Nah, Fi'l-lafif sendiri terbagi lagi menjadi dua dilihat dari apakah huruf ilatnya e, nempel atau dipisahkan dengan huruf lainnya. Ya. Fi'l-lafif yang dipisahkan disebut dengan Fi'l-lafif mafruq. mafruq. Contohnya, waliyah dan wako. Waliyah antara waw dan ya dipisahkan oleh lam. Waqo antara waw dan alif maqosuro dipisahkan dengan kof. Kemudian, yang nempel necari-lafif maqruun. Ya contohnya qawiya dan nawa ya. Qawiya antara udh dan nya langsung. Kemudian nawa antara udh dan Arif Mansuro juga langsung nempel. Baik, ana rasa untuk uh, mukaddimah tentang film utal cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.